Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suroyo pelaku IKM Industri dari Kerawang Untuk konsep Bapak yang pembinaan yang melayani Saya melihat ada suatu hal yang sangat menarik Ingin yang saya tanyakan Bagaimana landasan konsep pemikiran dari Bapak mengenai konsep membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai taskiah al-madiyah al-madinah jadi konsepnya sesuai dengan sahabat Rasulullah yang mengambil pasal-pasal yang mungkin ada 47 pasal dalam uh, piagam Madinah itu dan Bapak bisa terapkan di kemungkinan Bapak sampai saat ini yang tentunya berbasis tauhid berkeadilan musyawarah dan punya ukhuwah persaudaraan Itu ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya semua kita ya apapun latar belakang kita selama menjadi seorang muslim pastilah ingin untuk mengambil nilai-nilai baik di dalam kita melaksanakan tugas kita dalam kehidupan ini sebagai Pak Rektor kita semualah, kita ingin mengambil nilai-nilai yang baik Menjadi inspirasi untuk kita melaksanakan tugas dengan baik Bapak-bapak uh, dan saudara Jadi kalau nilai-nilai itu bagaimana implementasinya Ya mungkin agak panjang Pak ya Tetapi intinya kalau saya di Nusa Tenggara Barat itu mencoba untuk bukan memilih ya, tetapi mendahulukan untuk mengambil hal-hal dari Islam yang kemanfaatan hal-hal itu juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang non-muslim. Jadi, uh, contoh misalnya ya, kami di Nusa Tenggara Barat itu kan membangun satu segmen baru untuk pariwisata yang namanya wisata halal. Nah ini kita ambil. Kenapa kita pilih ini dari sekian banyak aspek pembangunan ekonomi sektor-sektor yang bisa dibangun yang di situ bisa dimasukkan tuntunan-tuntunan Islam, karena wisata halal itu dalam implementasinya kemanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh orang Islam tapi juga oleh semua. Jadi saya memilih untuk mencoba mengadopsi nilai-nilai yang kemanfaatan dan pelaksanaannya itu itu dapat dirasakan oleh semua. Jadi ini ini masalah kita bagaimana memilih apa yang menjadi inspirasi yang apa nilai-nilai yang uh, menginspirasi kita itu. Jadi Uh, ada pilihan misalnya Peraturan Harus uh, Solat lima waktu di masjid misalnya Pada PNS Misalnya kalau mau buat itu gitu ya di, Kalau mau dibuat-buat bisa aja misalnya Cuman dalam konteks sekarang ya, uh, Saya Lebih memilih untuk Mari kita ambil Formulasi Ketika kebijakan itu masuk, maka kebijakan itu ada nilai islaminya, tetapi kemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua. Ini yang menurut saya tantangan besar ya, karena inilah keunikan republik kita ini, di mana uh, agama Islam di negara kita ini sekarang bukan pada proses men menunjukkan eksistensinya, tidak. Tapi bagaimana menyempurnakan kontribusinya. Jadi kita sudah eksis, ya. kita sudah ada, kita sudah kuat. Ya. Mari kita anggap diri kita kuat ya dalam makna yang positif. Kalau sudah ada, sudah kuat, lalu apa kontribusi kita? Nah, kita alirkanlah kontribusi itu dalam ranah kewenangan kita masing-masing dengan satu kriterianya salah satunya adalah bahwa harus ada nilai rahmatan lil alaminnya di situ. Saya pikir kalau ini terus kita tradisikan dalam perumusan kebijakan, maka Uh, masyarakat akan lebih familiar ya dengan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, tetapi juga tidak menyebabkan mereka resisten atau alergi, karena mereka merasa bahwa rumusan kebijakan itu memungkinkan mereka untuk ikut berkontribusi di dalamnya jadi itu kira-kira yang uh, saya ambil tempuh dengan teman-teman di NTB dan itu menopang ya, jadi pertumbuhan ekonomi NTB, Alhamdulillah NTB itu sebenarnya yang kami syukuri adalah bukan semata dari sisi pertumbuhan ekonominya, tetapi ada satu peningkatan indeks pembangunan manusia yang bagus sekali. Jadi kalau dilihat dari 2010 ke 2016, IPM NTB itu inkrementalnya itu menurut BPS adalah yang tertinggi di Indonesia. Jadi setiap tahun 1,23 poin, jadi peningkatannya itu tertinggi. Itu sebabnya ketika MDGs kemarin, NTB adalah provinsi yang terbaik di dalam pelaksanaan MDGs dari seluruh provinsi yang ada. Dan di situ ada peran juga terhadap nilai-nilai uh, Islam yang hidup di tengah masyarakat NTB. Artinya, nilai Islam berkontribusi terhadap kemajuan. Satu contoh kasusnya, silakan diteliti, itu termasuk yang terjadi sekarang misalnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan... Sekian kompleks, sekian masalahnya yang sangat kompleks Dan masih banyak sekali masalah Tetapi pertumbuhan, kemajuan, peningkatan Itu dikontribusikan oleh nilai-nilai Islam yang ada di NTP Terima kasih Ya selanjutnya pertanyaan terakhir Yang akan gak ada berarti ya Berarti hewan lagi berarti Silahkan pas